Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu.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 Rijalanan kathira wa nisaa Wa attaquullaha aladhi tasaaluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaquullaha wa kulu qawlan sadeida Yuslih lakum a'malakum Wa yaoghfir lakum dunubakum Wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzaan azimah Amma ba'd Fainaus sadqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah alaihi wasallam alhamdulillah Segala puji hanya untuk Allah, Zat yang selalu memberikan kebaikan kepada kita. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para Muslim, Rahimahni wa Rahimakum Kita akan lanjutkan pembahasan fikih kita. Ya fikih hari ini kan? Ya, kita akan bahas bahwasanya ada tempat-tempat ini -tempat yang dilarang kita sholat pada tempat tersebut. Yang pertama sudah kita jelaskan yaitu tempat-tempat menderumnya unta, tempat berhentinya unta, berkumpul di sana. Karena tempat tersebut ya adalah tempat yang diikuti oleh setan, dipenuhi oleh setan. Kemudian yang kedua adalah kuburan. Ya, kuburan. Ini juga sudah kita jelaskan Kuburan dilarang untuk dijadikan tempat sholat. Ya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Latajri sualal kuburi walatul salu ilaiha". Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Ini hadis riwayat Muslim. Dan juga kita dilarang untuk menyatukan kuburan dengan masjid, sehingga nanti orang-orang akan sholat di masjid tersebut. Ya ini akan memunculkan ya kerusakan kesyirikan orang zaman dahulu yaitu menyembah penghuni kubur atau kuburan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dikutuk oleh Allah karena hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu alyahuda wan nasara ittahadu kubur anbiya'ihim masajida." Orang-orang Yahudi dan Nasrani dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ya hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian. Ya, nggak boleh kita sholat di kuburan. Ya karena kuburan bukan tempat sholat, bukan tempat ibadah. Kuburan ke tempat dikuburkan orang-orang. Ya, bukan untuk tempat sholat, bukan tempat ibadah. Demikian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Al ardhu kulluha masjidun, illa al makbaroh tawal hamam. Bumi ini semuanya masjid, bisa dijadikan tempat sujud, tempat solat, kecuali al makbaroh, yaitu kuburan. Demikian, ya, kuburan. Nadi kecualikan, ya, hadis-hadis -hadi itu hadis yang sahih yang sudah berlalu juga penyebutannya, ya. Hadis riwayat Abu Daud Dawud Irmidi berumaja. Dikecualikan dari larangan solat tersebut adalah solat jenazah. Solat jenazah itu diperbolehkan untuk dilakukan di kuburan, karena solatnya tidak ada ruku dan sujudnya. Demikian, tidak ada ruku dan sujudnya. Karena Rasulullah SAW pernah solat juga di atas kuburan dengan solat jenazah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya ia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholla ala qabrin ba'da madfina ya ba'da madfana wa kakbar alaihi arba'an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat di atas kuburan setelah ya beliau mengkuburkan lalu beliau takbir Empat kali takbir maksudnya salat apa salat jenazah demikian hadis ini hadis yang Sahih riwayat Muslim demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ya kecarian oleh kecarian kecarian seorang yang biasa membersihkan masjid Rasulullah bertanya kepada para sahabat mereka mengatakan orangnya telah wafat wahai Rasulullah telah wafat ya Rasulullah bertanya kepada mereka kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku lalu mereka menyebutkan alasannya demikian ya Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk menunjukkan kuburan tersebut. Fadullu fadulluni ala qabrihi uh, tunjukkan kepadaku kuburannya. Lalu Rasulullah setelah ditunjukkan Sholat ya kuburan tersebut itu mensalati jenazah yang ada dalam kubur tersebut ya. Salat di sini maksudnya ya salat jenazah mendoakan orang tersebut hadis riwayat Muslim Bukhari Muslim demikian. Kemudian bermusim rahimani warahmatullah. Berikutnya adalah yang tak boleh kita sholat di tempat tersebut adalah kamar mandi, ya lebih lebih WC ya, kamar mandi alhamam kamar mandi yaitu tempat mandi, ya, tempat mandi, demikian ya. bila tempat mandi saja, tempat mandi ini tak boleh apa, untuk dijadikan tempat sholat maka lebih daripada itu yaitu wc, ya, yang ada wc toiletnya paham ya, apa namanya, toilet ya, jamban jamban, nah, gitu ya, tak boleh. Kenapa lebih parah? Kenapa kok tempat mandi ini ya eh, Tak boleh untuk jadikan tempat sholat Pertama dalilnya adalah hadis Kata Nabi SAW Al-ardu kulluha masjidun illal makbarata walhammam Ya Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam SAW bersabda, ya. Bumi ini semuanya adalah masjid Tempat sujud, tempat sholat Kecuali kuburan dan hammam Hammam itu adalah makanul igtisal Tempat mandi nah, Kalau tempat mandi saja Dan biasanya kalau orang mandi itu Dia buang air kecil betul tidak Ya, Ada orang mandi tidak buang air kecil Jarang ya Ya Tempat buang air kecil saja itu tidak boleh untuk mandi. Katakanlah memang tempat mandi saja, ya. Maka kita katakan, ya, tempat yang jadi pembuangan kotoran, ya, buang air besar begitu, itu lebih layak untuk dilarang, kan begitu ya? ya maka nggak boleh sholat di situ. kenapa? pertama karena najisnya, yang kedua tempat tersebut adalah tempat setan berkumpul, betul ya? ya. kita katakan apa namanya tempat kandang-kandang unta, ini nggak boleh jadi tempat sholat. kenapa? karena unta diikuti setan. Rasulullah pernah memerintahkan Ya untuk berpindah dari tempat yang di situ Rasulullah dan para sahabatnya ketiduran dengan alasan di situ dihadiri oleh setan demikian maka berpindah demikian ya Nah Wisi tidak boleh sholat di situ karena beberapa alasan pertama adalah itu tempat najis yang kedua tempat kumpulnya setan ya demikian berdasarkan hadis Zaid bin Arkam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda inna hadhihi alkhushush muhtadaratun ya sesungguhnya tempat-tempat buang hajat ini itu dihadiri oleh setan fa idza dakala ahadukumul khala' apabila salah seorang diajakkan masuk wisi falyakul maka adalah dia baca a'udzubillahi minal khubasi wal khaba'is a'udzubillahi minal khubasi wal khaba'is aku berlindung kepada Allah dari ya setan laki-laki dan setan, setan perempuan. Yang ringkas apa? Allahumma inni a'udzubika minal khabasi khaba'is. Sama saja itu ya. Ini hadisnya riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah. Baik ya. Nah. Maka dihindari ya, solat di situ. nah sekarang boleh nggak sholat di atas septi tank? septi tank, septi tank tau kan? septi tank, sept septik tank, sept oh septik pakai tik ya? septik tank, nah gitu ya kira-kira, tau kan? Tausa dibahas ya apa dalamnya ya? Tahu ya? Paham? Iya. Ada yang tidak paham? Sept Teng, tidak ada, akhut paham ya Gimana sholat di atas Septik tank? Kalau lah septik Tengnya itu dia di atas Ini rinciannya ya Kalau lah septik tengnya itu ada Di atas WC Maksudnya di atas dia jadi WC, maka tak Tak boleh, apa maksudnya Langsung kontan, keluar langsung ke dalam dia Paham maksudnya Ya Maksudnya apa, WC nya berada di septik Septic tank, solatnya berarti di atas septic tank, septic tank sekaligus di atas di dalam wc gitu ya. Nah, tak boleh, karena dalam wc. Ya, kenapa itu tempat kotor, tempat najis kan begitu ya, tempat seton. Nah, kalau kita solat di sana. Sementara ada bacaan-bacaan kita sedang mengagungkan Allah dengan ibadah, maka tak benar yang seperti ini. Wa may ya'zim sya'air Allah fa inna min taqwal qulub. Ya, siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk ya ketakwaan hati. Nah, kalau lah dilakukan solat itu di WC, maka ini menghinakan syiar-syiar Allah. Bisa dipahami? Rincian yang kedua ya Septic tanknya Di atas kamar mandi Ya sama saja, gak ada WC-nya Cuma di atas kamar mandi, gak ada WC-nya Sama, terlarang juga Nah gimana kalau septic tanknya Di luar Atau septic tanknya Di atasnya langsung kamar Kamar tuh kamar? Kamar tidur, ada gak kira-kira Saking sempitnya Rumah tersebut Dijadikanlah disulap Walaupun bukan penyulap yang buat ya, disulaplah apa e, lahan yang di situ tempat septik tank dijadikan kamar tidur, boleh nggak sholat di atas kamar tidur? Eh, Dia mana? Di kamar tidur yang ada septik tanknya? Jawabannya boleh. Begitu juga septik tank yang ada di luar, contohnya, ya. Contohnya sholat sampai meludak ke teras-teras apa? Masjid. Ternyata ada septic tank yang di teras masjid sholatnya di atas itu. Jawabannya, boleh tidak sholat di atasnya? Jawabannya, jawabannya, jawab sendiri lausan. Hmm. Jawabannya apa? Boleh. Kenapa? Karena najisnya di bawah. Betul nggak? Najisnya di bawah tanah. Ya kan, najisin bawakan tangan. Kecuali kalau terbuka lah dia menjijikkan dia. Paham nih Tak usah dibahas lah ya. Tak enak makan nanti ya. Dah paham di sini? Kita lanjutkan. Bagaimana hukum solat dengan memakai pakaian curian? Ya, pakaiannya curian. Pernah? Oh, berarti maling. Jangan gitu lah, Satya. Baik. Atau pakaiannya haram Contohnya apa kalau pakaiannya haram? Bukan curian, bukan malingan. Eh, malingan. Apa? Iya, bukan maling. Bukan pakaian yang dimaling. Sutra, contohnya bagi laki-laki, perempuan boleh enggak? Pakai sutra boleh enggak perempuan? Boleh ya. Rasulullah mengatakan, ya, ya, haram libas alhariri wa dzahabi aladukuri ummati wa uhilla nisa'ihim. Diharamkan bagi, ya, diharamkan memakai emas dan Sutra bagi laki-laki umatku Dan dihalalkan bagi Wanita mereka, demikian Ya. Jadi maksudnya ini Kalau pakai sutra, sutra untuk laki-laki Demikian Bagaimana hukum sholatnya? Ya, Memakai pakaian curian seperti ini Atau pakaian yang haram seperti sutra Atau bukan pakaian Tapi sholat di atas Apa? tanah yang di di apa? Di oh di apa namanya itu? Dirampas. Nah, tanah rampasan. Tanah garapan. Ya, mungkinlah mirip ya. Baik, paramuslim rahimani wa Ya, dalam masalah ini para ulama ya itu ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak sah salatnya. Ya. Tidak sah. Kalau pakaian tersebut, pakaian yang digunakan untuk menutup aurat ya ceritanya ya. Pakaian yang dicuri tadi, pakaian curian atau pakaian e, sutra demikian ya. Maka menurut pendapat Imam Ahmad maaf, nah, menurut satu pendapat ini adalah tidak sah. Nah ini pendapat yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad, Ibnu Hazm dan yang lainnya. Ini pendapat juga ini pidoleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Jadi tidak sah sholatnya Sholat di apa? Di tanah yang menjadi tanah rampasan, ya di malik begitu ya, dirampas bukan miliknya. Begitu juga pakaian curian atau pakaian yang haram dikarenakan apa dia terbuat dari sutra bagi laki-laki ketika memakainya menutup aurat maka tidak sah sholatnya demikian ya mana dalil mereka dalil mereka adalah pertama hadis ibnu umar radhiyallahu anhu ya secara marfuh disebutkan manis sutra osoban bi ashroti darahima Wa fihi dirhamun haramin lan tuqbal lahu salatun ma dama alayhi Siapa saja yang membeli pakaian dengan 10 dirham contohnya ya dan padanya pada 10 dirham itu pada pakaian itu ada harga 1 dirham yang haram jadi 9 halal satunya haram ya maka tidak akan diterima salat baginya Untuknya selama ya dirham yang harum itu ada padanya demikian. Ini hadis riwayat Ahmad tapi sanadnya dhaif, lemah sanadnya. Hadisnya hadis yang lemah demikian. Kemudian alasan yang berikutnya adalah karena larangan ya, larangan yaitu mencuri ataupun memakai sutra ya. Itu kembali kepada Ya syarat dari sahnya solat yaitu menutup aurat pakaian tadi pakaian yang haram dibuat untuk nutup aurat nutup aurat termasuk syarat sahnya solat maka itu seperti tak berpakaian begitu kira-kira maka ini menjadi batal menjadi batal menurut pendapat ya madhab ya hambali demikian. baik kemudian pendapat yang kedua tidak uh, sah solatnya maaf sah solatnya bukan tidak sah pendapat yang kedua sah solatnya tapi berdosa itu haram larangan dilanggar itu apa mencuri kan begitu ya sah solatnya kalau ada orang yang apa memakai pakaian curian ketika solat atau sutra ketika solat atau solat di atas tanah yang dirampas ada rampasan demikian ya nah ini pendapatnya Abu Hanifa Imam Malik dan Imam Syafi'i dan ini pendapat yang kuat kenapa karena tidak ada larangan ya yang jelas ya tentang maaf tidak ada dalil ya yang jelas menerangkan bahwasanya larangan sholat ya dengan pakaiannya haram itu membuat batalnya Solat. Begitu juga sholat di atas tanah rampasan Itu membuat batalnya sholat demikian Baik para muslim rahimahni wa rahim, mana dalil yang menguat mana dalil yang menguatkan bahasanya pendapat sahnya solat ini sangat kuat, ya lebih kuat adalah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang mengatakan Uhdia ila rasulillah Uhdia ilah rasulillahhi sallallahu alaihi wasallam ya Furruju haririn falabi sahu, ya Pernah dihadiahkan, uh dia, pernah dihadiahkan kepada Nabi saw. Rasulullah saw. Ya. E, semacam pakaian yang digunakan Rasulullah, ya. itu terbuat dari harir, yaitu apa, sutra. Lalu beliau pun memakainya. Semasa Allah, kemudian beliau solat dengan memakai pakaian sutra tersebut. Semasa kemudian beliau selesai. Panazahu, naza'an, anivan, sedi ya. Maka beliau pun melepaskan pakaian tersebut dengan ya kasar dan apa namanya keras ya dilepaskan seperti orang membencinya ya jadi dilepaskan dengan seperti ada kebencian begitu kemudian Rasulullah bersabda yang bagi hada lil mutakin tidak layaklah pakaian seperti ini untuk orang-orang bertakwa demikian hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim nah sungguh Rasulullah ini setelah selesai sholat ya yang tadinya beliau memakai pakaian sutra kan begitu ya, namun tidak didapatkan dalil di mana Rasulullah saw setelah apa melepaskan pakaian tersebut yang tadinya sudah sholat ini beliau berikutnya mengganti sholat itu paham menunjukkan sah berarti paham ya kalau tahu ber berdosa kalau sengaja kalau tak tahu maka seperti Rasulullah nggak tahu karena baru diturun diapa di diturunkan pelarangannya demikian. Maka menunjukkan bahwasanya tidak Batalnya sholat tersebut Jadi tidak perlu diulang Sah sholatnya Rasulullah tidak mengulangi sholat setelah itu Demikian Nah bisa dipahami kira-kira Paham ya Ya Jangan pula pas lagi apa Pas lagi Solat pakai sarung, ya kan? Pakai sarung, lantas diajak ngobrol pula atau di, dikasih tahu, eh, pakai sarung curian pula itu katanya. Itu. Pakai sarung curian pula gitu lagi solat ini dibilang begitu, ih, eh, sarung curian yang kemarin dipakai sama orang ini katanya, sama abang ini, masa dilepas, padahal nggak pakai apa-apa itu, kan bahaya kan? Bisa gegar ini. ya kan. Nah, oleh karenanya ya pendapat yang e, mengatakan sah itu tidak mengafkan, ya. Pendapat yang kuat. Ya, sah itu pendapat yang kuat demikian. Wallahu a'lam. Kemudian para muslim rahimani wa kita beranjak kepada ya. Syarat sah salat berikutnya adalah satrul aurah ma'al qudrah yaitu menutup aurat disertainya disertai adanya kemampuan. Para ulama mereka bersepakat ya kecuali hanya segelintir orang dari para ulama tersebut bahwa menutup aurat itu termasuk syarat sahnya salat. Menutup aurat termasuk syarat sahnya salat. Tentunya bagi orang yang mampu untuk melakukannya demikian ya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 31, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, ya. Ambilah pakaian atau ambillah perhiasan kalian ke, di di sisi setiap masjid. Yaitu dalam satu tafsiran maksud dari khudhu zinatakum ay ya usturu 'auratikum idza aradtu shalah, ya fainnahum kanu yatufuna bil baiti uratan fanazalat al ayat maksud dari khudhu zinatakum ya ambillah perhiasan kalian maksudnya apa Tutuplah aurat kalian jadi ambil perhiasan untuk menutup aurat begitu itu pakaian yang bagus ya untuk menutup aurat apabila ingin salat Kenapa dipintakan demikian? Dikarenakan ya, orang-orang kafir dahulu ketika mereka tawaf di Ka'bah, mereka dalam kondisi telanjang. Maka Rasulullah memerintahkan untuk menutup aurat ketika ibadah sholat Ya, demikian. Berikutnya dalilnya adalah hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna nakunu fi as-sayd" Apabila يصل أحدنا في القميس لواحد, قل نعم. وليزر ولي وليزرر هو, ولو لم يجد الا أن يخلله بساقتين. Saya ingat hadis ini, layan ya Selama Ibn al-Aqwa Al bertanya Wai Rasulullah Wai Rasulullah Sesungguhnya kami Dalam kondisi berburu Apakah salah seorang diantara kami ya, Sholat dengan memakai Satu pakaian saja Ya maksudnya apa boleh nggak seseorang itu diantara kami ini sholat dengan satu pakaian saja maksudnya satu pakaian ini kalau kita kan pakaiannya model apa ada dua pakaian atas dan bawah orang Arab tahu pakainya ya model gamis panjang gitu boleh nggak contohnya hanya bagian atas yang menjulur ke bawah sudah bagian bawahnya nggak pakai Wah bahaya tuh berarti bawahnya nggak pakai Antum pernah pakai jubah? Gak pakai celana, orang gak pakai celana, pakai jubah tapi sholat ya. Kira-kira gimana? Serem ya. Hmm. Nah. Nah, kalau orang lihat dari bawah itu, nah gitu ya, dipoto dari bawah kelihatan itu, paham ya? Nah kayak gini, ya boleh nggak? Kata Rasulullah, pak, nggak boleh. Ya, kata Rasulullah. Waliyazrurhu maka hendaklah dililitkan. Dililitkan begitu sampai apa? nutup. Ya. Ya. Kalulah ya, dia tidak mendapatkan kecuali harus ya, melakukannya menutupinya dengan dedaunan atau durian. Dedaunan begitu Jadi boleh juga dia sholatnya dengan memakai apa? dedaunan yang nutupin apa? tubuhnya. Nah itu boleh. Ini sayangnya hadisnya ini dipermasalahkan oleh sebagian para ulama. Ya, Imam Nawawi menghasankannya. Ya, kemudian sebagian ulama menyatakan ini lain. Ya, termasuk salah satu jenis hadis yang bermasalah. Demikian, Imam Nawawi menghasankan. Baik, kita jadi perbezaan pendapat tentang hadis ini. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bawa Nabi saw. Layak barulahu salatah haidin illa bi khimarin. Allah tidak menerima ya salat wanita yang telah haid, ya kecuali dengan memakai khimar, yaitu penutup kepala yang membuka wajah. Nah, di sini dalil ini ya hadis yang dilakukan oleh Imam Abu Daud termidi, ya Syekh Al Bani men menghasankan, ya kemudian ulama yang lain menta'ifkan dan jadi ini juga diperdebatkan. Syekh Al Bani mengatakan hadisnya Hasan. Jadi bagi wanita menurut hadis ini kalau hadis ini soheh atau Hasan, ya maka wanita itu tak boleh Dia menutup mukanya, ya kenapa? Karena nggak akan diterima sholatnya. Salat wanita yang sudah haid yang sudah balik kecuali dia menutup auratnya dengan memakai khimar. Khimar itu adalah jilbab panjang ya. Kemudian menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah. Itu khimar. Baik hadis berikutnya adalah hadis Jabir tentang kisah, ya, solatnya Nabi saw. Ya eh, tentang solatnya Jabir ini di sisi Nabi saw. Rasulullah bersabda, fa'inkan wasian fal tahif bihi, wa'inkan adoykan fatazir bihi. Ya, apabila ini lapang maka fal tahib bihi iaitu apa menyelimutkan lapang karena panjang lew, luas gitu kan apanya kainnya yang satu tadi maka dia dililitkan ke seluruh tubuh. Tapi kalau dia sempit maka cukup dililitkan di mana di wilayah pinggangnya saja demikian. Kayak sarungan begitu. Baik ini menunjukkan bahwasanya ini ee, wajibnya menutup aurat dalam sholat. Kenapa? Karena bagian bawah itu adalah aurat ya kan yaitu pusar antara pusar dengan lutut bagi laki-laki demikian seperti itu Baik para muslim rahimani wa inilah dia ya dalil-dalil ya atau penjelasan tentang syarat sahnya sholat berupa menutup aurat tapi belum selesai pembahasan tentang menutup aurat ini ya masih ada beberapa penjelasan yang lainnya insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang demikian Baik, ada yang mau bertanya kira-kira? Ya. kalau Imam Al-Mawardi sama Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengalami penyimpangan dalam bidang fikih. Salah satunya di kitab Fatwa Karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia menakwilkan wajah itu terhadap Allah Terus menjadi pertanyaannya kenapa banyak para asy'ari menjadikan kitab Karangan gaya Ibnu Marhum al Karangan Ibnu itu menjadi rujukan. Baik. Ada pertanyaan bagus ini bisa harus diketahui juga ini imam-imam ahlu sunnah wal jamaah dari beberapa madhab tadi ditanyakan seperti imam bayhihaki katanya imam nawawi begitu juga ibnu hajar al asy syalani dan yang lainnya mereka ternyata memiliki kesalahan tentang masalah aqidah dalam kitab mereka kan gitu ya baik sebukan tadi bahwasanya Ibn Hajar al-Asqalani juga mentakwilkan apa wajah Allah dengan rahmat Allah demikian. Nah. Baik. Eee. Pertama, saya ingin jawab. Sesungguhnya ulama-ulama ini yang jatuh ke dalam kesalahan bidang akidah ini itu bukanlah dikarenakan kesengajaan mengikuti madhab orang-orang yang mentakwil dan pengingkar sifat Allah Subhanahu Wa Taala paham ya kok bisa gitu ya sesungguhnya mereka ini tinggal ulama ini mereka ini tinggal di sekitar di wilayah banyak para pentakwil sifat Allah paham sementara ya sedangkan mereka ini di dalam Sebagian besar prinsip-prinsip prinsip-prinsip agamanya, maksud prinsip-prinsip di dalam agama beragama itu prinsip ahlus sunnah wal jamaah, begitu. Jadi dilihat dari mayoritas prinsip-prinsip yang diberlakukan oleh mereka dalam pendalilan begitu ya, menunjukkan mereka ini adalah apa prinsipnya prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang dipakai, ya, seperti mentafsirkan apa Alquran, ya dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan hadis, Al-Qur'an dengan perkataan sahabat. Ya, Al-Qur'an dengan perkataan tabi'in. Demikian, seperti itu. Ya. Nah, begitu juga mentafsirkan hadis dengan hadis. Demikian. Mentafsirkan hadis dengan perkataan para para apa? Para uh, perkataan sahabat dan seterusnya para ulama-ulama penafsir hadis. Seperti itu. Dan eh kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ternyata menghiasi dalam kitab-kitab -kita mereka. Nah, lalu kok kenapa ada kesalahan dalam masalah akidah, bidang akidah? Maka saya katakan, pertama, kesalahan itu tak banyak. Tak semua tak tidak dalam semua kitab. Paham ya? Sudah? Yang kedua adalah ya kesalahannya tak banyak ya sedikit berarti ya. ya tak banyak sedikit ini saya tekankan lagi yang pertama yang pertama adalah yang pertama dan, atau yang kedua sama saja kesalahannya tidak banyak sedikit ya tidak menghiasi kitab-kitab mereka kesalahan tersebut hanya beberapa saja ya kemudian yang kedua ya bisa didahulukan persangkaan baik kepada mereka. Kenapa mereka jatuh ke dalam kesesatan akidah? Dikarenakan apa? Mereka tinggal berinteraksi dengan orang-orang yang mereka juga mentakwil apa? Sifat Allah. Paham Nama dan sifat Allah. Yang ketiga, yang ketiga Prinsip-prinsip mayoritas mereka, maksudnya prinsip-prinsip mayoritas prinsip mereka Saya ulangi, mayoritas prinsip mereka adalah prinsip dan kaedah-kaedahnya ahlu sunnah wal jamaah, Itu dia, paham ya Maka yang kecil tidak dianggap, yang mayoritas yang, yang dianggap, paham Kemudian berikutnya ya, Kesalahan mereka ini ketika mentakwil juga bisa dipersangkakan yaitu apa Di, dibuat sebuah persangkaan baik itu apa bahwasanya mereka ketika menta'wil tidaklah menafikan makna yang hakiki paham ya kita sudah bahas bahwasanya apa sifat-sifat Allah itu ya itu sesuai dengan Zahirnya kan begitu ya makna yang hakikatnya ketika berbicara tentang wajah maka ada wajah Allah contohnya Iya seperti seseorang mengatakan, ya mari hendalah kalian mengharap wajah Allah kan gitu kan? Paham ya? Saya katakan, mari kita di dalam beramal mengharapkan wajah Allah. Nah, bisa jadi mereka ketika mengucapkan hal seperti ini juga maksud mereka adalah apa? Ketika mereka mentawil itu maksudnya rahmat Allah. Lawan bicaranya tak paham tentang wajah Allah. Bosannya diantara apa? pahala atau diantara balasan bagi orang-orang yang apa beramal ikhlas karena Allah lalu masuk surga nanti mereka para penghuni surga ini akan melihat wajah Allah paham ya itu barasanya maka beramallah kalian karena mengharap wajah Allah karena tak paham yang diajak lawan bicara yang diajak apa yang dijadikan sebagai lawan bicara maka mereka pun mentakwilnya dengan mengatakan rahmat kalau rahmat paham mereka tapi belum tentu mereka ini apa Menafikan atau meniadakan Atau mengingkari wajah Allah yang asli Belum tentu, paham ya Lebih-lebih akidah Lebih-lebih prinsip-prinsip Dan kaedah-kaedah mereka ini Kaedah dan prinsip ahlu Sunnah wal jamaah Paham ya Jadi bisa diduga seperti ini Dalam rangka berbaik sangka Mereka mengucapkan hal tersebut Dalam rangka apa berbahasa dengan Bahasa Orang yang menjadi lawan bicara, paham ya? Yang ketika itu lawan bicaranya adalah kebanyakan pentakwil si sifat, paham? Paham nggak? Sehingga konsumsi kitabnya pun untuk mereka yang pentakwil sifat. Maka pembicaraan itu dalam rangka untuk memahamkan apa para para ee, lawan bicaranya yang akan menjadi objek apa, dakwah mereka dengan kitab itu, paham ya? Nah, itu seperti itu. Kemudian bisa jadi juga memang mereka terpengaruh Tapi ini tidaklah memberikan apa? Tidaklah memberikan pengaruh bagi siapa? Bagi akidah dan prinsip mereka Karena mayoritasnya prinsip mereka adalah Prinsip dan faedah ahlu sunnah wal jamaah Maka kesalahan sedikit tidaklah dianggap paham ya? Yang dianggap adalah aghlapnya yang mayoritasnya Begitu Bahkan para ulama-ulama Ya ahlussunnah wal zaman sekarang yang kontemporer sekarang seperti Syekh Saleh Fauzan beliau menyalahkan orang-orang yang apa mentahzir ya, Ibnu Hajar Al Asqalani dan Imam Nawawi karena kesalahan apa kesalahan mereka yang terjatuh ke apa karena kesalahan mereka yang terjatuh ke dalam masalah sifat ini kesalahan sifat apa keyakinan sifat apa kesalahan di dalam e, tauhid asma wa sifat nah, begitu Kenapa Kesalahan mereka ini ma'adur, diberi maaf, diberi udur. Kenapa tadi? Alasannya karena lingkungan. Dan kalau kita mau berbaik sangka, sepertinya mereka nggak demikian. Mereka hanya berbahasa dengan bahasa lawan bicara. Paham ya? Seperti saya katakan apa? Seperti tadi saya katakan apa? Contohnya ini supaya mudah. Contohnya, coba gini. Mari kita beramal ya dengan mengharap wajah Allah. Mereka bingung. Mungkin yang awal-awal dengar mereka gak paham Mengharap wajah Allah Kok mengharap wajah Allah Kan gitu ya Karena mereka tak paham Maka dijelaskan, saya jelaskan Ya kalau tak paham pun dengan mengharap wajah Allah Maka mengharap rahmat Allah Paham Supaya apa? Supaya mudah memahaminya Maksudnya apa? Ikhlas karena Allah Kasih sayangnya yang di Di apa namanya? Di Oh, diharapkan demikian. Artinya ikhlas juga. Nah, belum tentu ketika saya katakan, ya, wajah Allah, ya, kalau tak paham wajah Allah tersebut untuk bisa dipahami, maka haraplah rahmat Allah, begitu. Belum tentu saya menafikan wajah Allah yang hakiki, betul enggak? Apalagi saya mengajarkan tentang masalah apa? Akidah, asma sifat. Iya kan? Kenapa saya katakan begini? Karena tak paham mungkin lawan bicara. Makanya saya ngomong begitu dan saya duga juga demikian. Tak paham ini apa? Lawan bicara, maka saya mengatakan kalau tak pahamlah tentang apa? Wajah Allah, maka ber beramallah dengan mengharapkan rahmat Allah. Salah atau tidak? Ber -bapa? Beramal dengan mengharap rahmat Allah. Salah tidak? Ikhlas itu. Ikhlas tapi ikhlas. Nah, ketika saya berpaling dari wajah Allah ke mana? Ke rahmat Allah. Saya, eh, saya sendiri tidaklah mengatakan itu takwil, paham ya? Cuma untuk memberikan pemahaman kepada lawan bicara inilah bentuk persangkaan baik kita kepada ulama-ulama ini yang mayoritas prinsip dan kaedah-kaedah mereka terapkan, mereka gunakan di dalam kitab-kitab mereka yang banyak itu adalah prinsip dan kaedahnya ahlu sunnah wal jamaah, paham? Itu. Beri udur, jangan cepat ditahdir. Kesalahannya enggak kita ambil Paham ya Kalau itu sebuah kesalahan memang enggak kita, kita ambil Dan kita bukan membela mereka Bukan Bukan membela mereka de, de, dengan, dari, dengan kesalahannya Bukan Cuma kita mendudukkan permasalahan Bahwasanya belum tentu itu adalah Ta'wilnya Bisa jadi itu adalah apa Ya merupakan apa Penggunaan bahasa lawan bicara Paham ya Untuk memudahkan Ya. Bisa jadi mereka tetap saja meyakini bahwasanya apa? Wajah Allah itu ada. Gitu loh. Ya. Wallahu taala. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Kalaupun memang itulah memang susah kalau dibaca pun teksnya, teksnya dibaca, itu memang dia takwil, Ustaz. Begitulah kira-kira kan ya sudah ini ulama prinsipnya prinsipnya ahlus sunnah wal jamaah ambil yang sesuai baru tinggalkan yang tak sesuai gitulah dia karena mereka pada umumnya adalah apa prinsipnya mayoritasnya prinsipnya adalah prinsip ahlus sunnah wal jamaah Ustaz kami tak tahu saja kalau gitu apa tak tahu mana membedakannya makanya belajar kemudian apa ya jangan berinteraksi langsung dengan kitab tersebut kecuali dengan bimbingan ya orang yang memahaminya. Bisa dipahami kira-kira. Apakah ditemukan di dalam kitab yang lain dan lembar yang lain seperti itu juga? Nah, itu masalahnya. Kalau ternyata tidak, maka eh, ini bisa kita katakan dibawakan kepada mayoritasnya bahwasanya ini bukanlah takwil, bisa jadi gitu loh. Ya. Wallahu taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan siapa? Afal. Ustaz, apakah sah salat seorang wanita jika beberapa helai rambutnya tampak namun ia menyadari setelah selesai salat? Ataukah apakah perlu mengulang salatnya? Jazakallahu khair wa iyyaki jazallah. Jawabannya sah salatnya. Ya, apalagi ketika dia sudah berusaha untuk menutup auratnya. Eh tampak pula mungkin bergerak rambutnya saking lembutnya rambutnya kan gitu ya. Sudah ditutup begitu kan. Ketika sujudlah bergerak rambutnya menuju apa? Menuju sela-sela jilbabnya kan gitu ya. Saking halusnya rambutnya itu. Sadar ketika dia selesai salat, astagfirullah. Rupanya apa? Keluar satu beberapa helai rambut. Maka sah insyaallah taala. Wallahu a'lam nah pas sedang solat keluar begitu maka segera ditutup nah tanpa membatalkan solatnya segera ditutup ya, jangankan rambut yang lebih lebar yang lebih apa yang lebih vulgar yang lebih parah yang membuat orang tertarik saja ya kalau tersingkap dia maka segera ditutup Paham ya Lagikan kalau sujud sering nampak ngangkat bajunya. Sebenarnya itu masalahnya di di pakaiannya. Kok pakaian, pakai memakai pakaian yang kurang jahitan, ya, ya kan gitu kan? Itu aneh. Solat pakai kaos, kaosnya cekak kata orang Medan, ya kan? Begitu sujud cekak kak lah. Maksudnya apa? Nampaklah dia kan gitu ya. Jangan kan sujud. Rukuknya sudah nampak kan gitu. Apalagi sujud lagi ya Allah, oh, ya. Itu itu seperti ini, seperti perempuan seperti perempuan ketika dia pakai rok pendek. Kemudian dia naik angkot, ya. Apa? Dia tarik-tarik roknya ketika dia duduk untuk nutupi bahagian yang lebih dalam. Ya kan gitu kan? Maka saya katakan, "Walah kok pakai gini kurang kerjaan. Yang mending dari dari awal pakaian panjang gitu loh." Iya kan? Jangan sibuk kali untuk nutup setelah itu. Ya itu salah. Sama. Mirip ini. Laki sama perempuan gatuan kayak gini. Gatuan tau ya. Sama aja. ya Main-main gitu loh. Sholat jangan main-main. Ya. ya. Adakah dalil ya penentuan apa namanya? penentuan puasa itu dengan hisab. Sesungguhnya tak ada dalil yang mansus, mansus atau mansus. Penyebutan secara gamblang terhadap masalah itu enggak ada. Yang ada hanyalah apa namanya? dalil umum. Iya. Ia, Ia lemes rasa. Hmm. Masaji. Ada di sini Nawal Hisab Mana dia ya Bentar ya Na dia Yunus ayat lima. Wal ja'ala shamsa diya'a wal nura wa manazila lita'lamu 'adada sinina Dia lah Allah yang menjadikan mentari itu sebagai uh, dia, dia itu apa, seberi, pemberi cahaya. Wal nura dan uh, rembulan itu bercahaya. Wa manazila dan menetapkan tempat-tempatnya litalamu agar kalian mengetahui adad asinin bilangan dari tahun-tahun itu wal hisab dan hisab perhitungan nah begitu jadi mereka mengatakan berdasarkan ayat ini bahwasanya ha nah, untuk menentukan apa menentukan ya eh, puasa dan puasa ini terkait dengan pergerakan apa rembulan kenapa karena ini adalah terkait dengan kalau matahari terkait dengan apa? penentuan waktu. Kalau di rembulan terkait dengan e, apa namanya? hari eh apa namanya? E, rembulan itu terkait dengan bulan ya, masuk awal bulan dengan ya bulan begitu ya. Demikian. Maka dengan hisab kata mereka, ini menunjukkan adanya legitimasi ya dengan hisab. Demikian. Maka kita katakan, ya, ini kan enggak jelas, ya. Enggak jelas menentu, untuk menentukan apa? Puasa. Mana disebutkan tentang puasa di sini? Ada enggak? Ada enggak penentuan puasa di sini? Hah? Gak ada. Ya. Sementara ada hadis yang khusus, ya. Dalil yang khusus yaitu hadis. Ya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Idza raaitu al hilala fasumu. Apabila kalian melihat hilal anak bulan itu maka berpuasalah. Jadi kan lihat bulan. Kan gitu kan? Iya. Bukan dengan hitung-hitungan. Maka saya katakan bisa sebenarnya. Menggabungkan dua pendapat ini Yaitu apa hisab perhitungan itu memang berlaku dalam Islam Ya Begitu juga apa Hilal Ini bisa digabungkan keduanya Jangan dipisahkan salah satunya Kenapa Kita katakan dua-duanya ini berlaku Untuk Ya Untuk menentukan Kapan waktu Awal bulan maka itu harus melihat hilal paham ya Karena namanya awal bulan itu terkait dengan tampaknya bulan setelah tadinya tak tampak paham ya disebut dengan hilal anak bulan ya begitu paham ya Namun setelah itu yang berlaku adalah hisab bukan lagi lihat betul enggak Betul enggak Jadi ini bisa dipasangkan untuk menentukan awal bulan maka dia harus melihat Bulan, itulah dia hilal tadi sudah. Setelah melihat bulan Maka berlakulah ketika itu Hisab, yaitu perhitungan Contohnya begini, begitu lihat Wah Sudah tampak ini awal bulan Contohnya begitu, ini awal bulan baik. Berikutnya apa kan? Harus tampak-tampak lagi jawabannya Tidak tinggal ngitung Satu, ini tadi sebenarnya satu Dua, tiga, empat, lima Sampai 29 Karena ini 29 bisa berakhir Maka ini disebut apa ini? hisab. Begitu untuk menentukan awal bulan, maka ru'yah lagi, lihat lagi. Paham? Begitu. Jadi dua hal ini bisa diberlakukan. Maka salahlah kalau apa? Apa? Dalam puasa ini dia hanya menentukan salah satunya. Betul, kita katakan, maka dua-duanya bisa diberlakukan. Untuk menentukan awal betul dia harus dengan ru'yatul hilal Lihat bulan untuk berikutnya maka dia dengan menghitung hisap paham ya Udah gitu. Nah kan bisa jalan keluar kan. Nemu tengkar aja ya kan. Yang satu bilang hisap, yang satu hilal. Hisap hilal hisap hilal tak ketemu ketemu. Gimana caranya? Mari duduk bareng. Nih dua-duanya bisa diberlakukan ya. Yang satu gimana? Untuk menentukan awal maka Ruyatun hilal. Berikutnya serahkan sama yang ahli hisap, bukan ahli ngerokok ya. Aneh hisap itu memang menghisap, gitu kan, ngerokok dia. Salah satu yang ditentukan seminggu ke depan wasit. Gimana? Dari seminggu ke depan ditentukannya bakar pasir harus minggu depan. Ini bukan ahli hisap ini, ini, ini ahli nujum namanya. <tuh> gini, Hah? yang saya katakan itu berlebihan yang seperti itu ya kurang tepat Rasulullah katakan apa walat hatta tarau tarau al hilal jangan kalian puasa sampai kalian melihat hilal dalam lafadz yang lain begitu udah lihat hilal saja ya keliru itu yang seperti itu karena bisa jadi mereset ya kan tak tampak tampak kan gitu ya baik ada yang lain kira-kira yang lain lah Ada? Coba tengok lagi akhwat ada enggak? Bukan akhwatnya nih tengok Itunya pertanyaannya Antum lihat nanti Coba tengok akhwat Antum tengok betul akhwat ini kan Ustadz katanya Ya yeah. Di akhir Ramadan, kenapa? Bayangin, uh -uh. Terus gimana sikap kita? Kalau ada yang hari raya? Bagaimana kalau ada kelompok sesat, dia tiga hari lebih cepat? Iya kan? Mana tahu, apa katanya? Saya pandang menurut rawang saya, wah gitu pula katanya, kita sudah hari raya, besok, padahal apa? Komusimin yang lain tiga hari lagi baru memuah raya Dia besok katanya Mah Cepat kali, nah ini gak mungkin Gak begitu caranya Ya sebenarnya itu kewenangan Pemerintah untuk mentertibkan hal seperti ini Ini kekacauan sesungguhnya Dan asli kekacauannya seperti ini Ini harus ditertibkan Ditertipkan Kalau bandal bisa ditumpas kayak gitu Bisa itu ya Ditumpas bisa Karena itu kewenangan mereka. Ya. Coba lah kalau belajar kita dari apa? Umar, eh, maaf, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, ya. Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabat, Rasulullah melihat hilal. Sahabat-sahabat pun dan hilal, sudah. Ketika itu sahabat-sahabat Rasulullah sedang melihat hilal, Abdullah bin Umar melihat hilal. Sudah. Abdullah bin Umar ketika melihat hilal, Abdullah bin Umar tidaklah lantas apa? Berdiam diri, dia laporkan kepada penguasa. Siapa penguasa hari itu? Rasulullah, dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah terima laporan. Sudah? Maka beliau menindaklanjuti. Apa tindak lanjutnya? Beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Ah, begitu sikapnya. Jadi kalau kita lihat apa? Hilal, ah, laporkan begitu. Coba Rasulullah berpuasa dan lalu perintahkan semua puasa. Taat begitu. Kalau enggak kacau kan? Yang ini begini, yang itu begitu kan Ya Apalagi satu wilayah Kacau ya seperti itu Maka, apa yang tepat Yaitu berpuasa bersama dengan pemerintah Kaum muslimin Dan berbuka bersama dengan Pemerintah kaum muslimin, nah begitu saja Nah, paham ya Kecuali ya, Kecuali bila dia melihat Hilal Dia lihat hilal sudah lihat hilal Tapi kok belum puasa Maka tak boleh dia umumkan Kepada orang-orang Itu gak boleh Tapi dilaporkan kepada penguasa Ya maaf pak Saya melihat hilal Difoto oleh dia Krek, Dapat Dibuktikan Karena resolusi fotonya apa HPnya hebat gitu kan Maka ini dia ditip betul Ini wilayah mana wilayah sana gitu Kok bisa kamu lihat Ya saya gak tahu, Kan begitu Rupanya apa Rupanya tidak disetujui. Nah, itu kebijakan pemerintah terserah dia. Kalau dia sudah jelas meyakini benarnya tapi dia enggak berlakukan itu dosa mereka, paham ya? Adapun bagi orang yang melihat maka dia berlakukan untuk dirinya sendiri. Ya itu apa? Dia tetap puasa. Paham ya? Gitu juga ketika contohnya hilal di Syawal. Contohnya hilal Syawal. Dia lihat hilal di waktu apa? Ketika di akhir dari 29 Ramadan, lihat hilal dia di sore harinya. Uh, itu ada bulan di fotonya, jelas, betul ya Disampaikan kepada puasa, maka apa? Kalau ditolak, maka tetap Besok dia tak boleh puasa, paham ya? Kenapa? Karena dia sudah lihat Satu syawal Untuk bulannya hari ini ya. Satu syawalnya akan datang berarti Kalau sudah lihat bulan hari ini, maka besoknya satu syawal Pokoknya kalau lihat bulan Pada sore ini, maka berikutnya sudah Awal bu bulan, paham begitu ya? Paham kan? Baik gitu Nah jangan pula nyebar-nyebarkan Oh saya lihat saya ditolak ininya persaksiannya Kalau begitu diajak orang ramai-ramai. Wah ini bahaya pemerintah nanti bisa turun tangan Itu buat kerusuhan namanya ya. Laporkan kepada pemerintah Belajarlah dari Abdullah bin Umar Dia laporkan kepada Rasulullah SAW Kan begitu ya Rasulullah menindaklanjuti Begitu juga kita kalau lihat laporkan Tindaklanjutnya serahkan kepada penguasa Kalau ditolak kita yang beramal tapi sendirian nggak usah ngajak-ngajak orang paham ya karena yang wajib beramal adalah yang, meli, yang melihat paham ya baik cukuplah ya sudah menjelang gelap memang sudah gelap dari tadi ya kita cukupkan mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahu alhamdulillah shalallahu alaihi wasallam Astaghfirullah kawa dubu ila alhamdulillah rabbil alamin assalamu warahmatullahi wabarakatuh